artis cilik kebanggaan Jawa Timur yang punya suara ampuh, saya yakin Anda semuanya sudah tahu siapa dia kalau bukan Tasya Nyupala Teksting av Nicolai